Bismillahirrahmanirrahim Jakarta. Hormat hadirin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh na min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihi Allah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu Ya ayyuhalladhina amanu ttakullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun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 Masjid Al-Hasanah Terban, Yogyakarta Rahimani wa Rahimakumullah Serta para pemirsa Atau para pendengar setia Radio Insani Di 1467 AM Dimanapun anda ha? ya, Radio Muslim yang berjiwa Insani <laughs> Radio Muslim Jogja di 1467 AM Dimanapun anda berada Rahimani wa rahimakumullah Mudah-mudahan Allah merahmati Antum semuanya, anda semuanya Kita masih di Bab Ar-Raja Kitab Riyadu As-Salihin Dan pertemuan terakhir kita membahas hadis ke-400 17. Ya. Maka pada kesempatan malam hari ini, InsyaAllah kita akan membahas uh, hadis-hadis berikutnya, itu hadis ke 418, insya Taala, 419 dan 421. Hadis 420 kita lompati sejenak, insya Taala. Hadis ke 418. Berkata al-imam al-Nabawi rahimahullahu ta'ala Wa'an Umar bin al-Khattabi radiyallahu ta'ala anhu Dari sahabat yang mulia Umar bin Khattab Mudah-mudahan Allah meridai beliau Kal, dia berkata Qadima Rasulullah s.a.w. bisabiyin uh, Datang Rasul s.a.w. atau dihadapkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tawanan-tawanan perang. Fa'idha imra'atun, fa'idha imra'atun min as-sabitasa. Tampak di sana ada seorang perempuan ya, atau fa'ida itu tiba-tiba ya. Tampak di sana ada seorang perempuan Dari kalangan tawanan tersebut Atau dari tawanan tersebut Tas'ah, berlari-lari Ada Sekumpulan tawanan Kemudian di antara tawanan tersebut Ada Wanitanya Tampak wanita ini berlari-lari Wajadat Sehingga Sampailah dia menemukan Seorang anak dari kalangan tawanan Anak dia ya, Berlari-lari mencari anaknya Ternyata akhirnya didapatkan Anaknya itu di tengah-tengah tawanan yang lainnya Tatkala dia mendapatkan seorang anak Dari kalangan tawanan tersebut Akhadat hu Maka segera wanita tersebut mengambil Anak kecil tadi fa alzaqathu bi batniha maka kemudian wanita tersebut menempelkan anak tadi ya ke perutnya ditempelkan seperti eh, posisi ketika seorang ibu akan menyusui fa arda'athu kemudian wanita tersebut pun menyusui anak kecil tadi Fakal Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Atarawna hadihil mar'ata tarihatan waladaha finar Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Apakah kalian yakin? Apakah kalian menyangka bahawa wanita semacam ini Akan melemparkan anaknya ke dalam api Ke dalam neraka Apakah mungkin wanita seperti ini yang lari-lari mencari anaknya begitu ketemu langsung menunjukkan kebahagiaannya dengan menempelkan ke perutnya dan menyusuinya. Menunjukkan kasih sayangnya. Mungkinkah wanita yang seperti ini akan melemparkan anaknya ke dalam api neraka? Ke dalam api. ya, Untuk membakarnya. Kulna kami para sahabat berkata. La wallahi. Tidak, demi Allah tidak mungkin Wanita yang seperti ini Tidak mungkin akan membinasakan Anaknya dengan melemparkannya ke dalam api Berkata Rasul Sallallahu alaihi wasallam Lallahu arhamu Bi ibadihi Min hadhihi bi waladiha Sungguh Allah Lebih kasih Terhadap para hambanya Dibandingkan wanita ini Dibandingkan kasihnya wanita ini terhadap anaknya. Mutafakun alaih. Hadis ini hadis yang sangat agung. Ya, yang menunjukkan bagaimana kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada para hambanya. Dunia dan akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala mengasahi hambanya di dunia. Dengan menunjukkan kebaikan-kebaikan mereka, untuk mereka. Dan juga menunjukkan jalan-jalan untuk mendapatkan keselamatan di akhirat. Ya. Allah tunjukkan jalan kebaikan di dunia. Menciptakan maslahat-maslahat kebaikan-kebaikan dunia dibukakan oleh Allah. Untuk kepentingan manusia. Ya. Allah Maha maha Kasih terhadap hambanya Semakin sulit kalau, kalau di dunia ya, Semakin sulit kehidupan di dunia Maka Allah akan juga bukakan kemudahan Akan bukakan kemudahan Jadi Kemudahan dari Allah itu terus akan menyertai kehidupan Seorang hamba ya. Kalau dulu mungkin Kalau dulu mungkin Harga beras murah Harga Seporsi makanan pun Zaman kita dulu 500 perak 500 rupiah dapat Satu piring nasi Sayur plus lauknya Zaman kita Tahun berapa itu? Zaman kita masih muda Tahun 95, 96, 97, 93 Itu 500 masih kenyang Sekarang dapat apa? Permen sunduk Ketika sulit mendapatkan Sepiring porsi atau sepiring nasi Maka Allah pun luaskan rizki Uang saku mahasiswa berbeda dengan uang saku kita dahulu Sekarang mungkin ada yang sampai sebulan 1 juta, 2 juta, ya, 3 juta, dan seterusnya Kita dulu semakin mudah mendapatkan sesuatu Maka Allah sediakan sesuai dengan kapasitasnya Tidak usah khawatir ini diantara kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya di bumi, di, akhir, di dunia. Adapun di akhirat Allah subhanahu wa ta'ala akan mengkhususkan kasih sayang kepada hamba-hambanya yang beriman dengan memberikan ampunan, membimbing mereka kepada taubat sehingga Allah bisa mengampuni dosa-dosa hambanya. Demudian Allah SWT mengampuni dosa-dosa kita semuanya Dan kita ini dijauhkan dari api neraka Ini roja ikhwan, ini harapan Tentu sekali lagi yang namanya harapan itu beda dengan angan-angan kosong Harapan itu beda dengan angan-angan kosong Harapan itu diiringi usaha sedangkan angan-angan kosong tidak ada usahanya jadi kalau kita belajar bab rojak itu adalah babnya orang-orang yang berharap dan berusaha bukan babnya orang-orang yang hanya berangan-angan kosong gitu ya ketika seorang ingin di Ampuni oleh Allah dimasukkan ke dalam surga Maka dia memperbanyak amal soleh Menjauhi kemaksiatan Dan memohon ampun dari Dosa-dosa yang telah dia lakukan Bertaubat. Ini namanya usaha Bukan semaunya sendiri Yang diperintahkan Allah Tidak mau dijalankan Yang dilarang Allah malah dilaksanakan Kemudian setelah itu Pengen masuk surga Ini namanya angan-angan kosong Ibaratnya orang bekerja, mengharapkan gaji yang besar. Maka yang satu bekerja dengan giat, dengan semangat, seluruh poin-poin pekerjaannya dikerjakan, namanya orang apa ini? Raja. Sementara ada orang yang dijanjikan upah besar. Tapi poin-poin pekerjaannya enggak dikerjakan. Cuma mengharapkan upah yang besar. Ini namanya orang yang berangan-angan kosong. Jadi bedakan antara rojak dengan angan-angan kosong. Nah, makanya kalau kita bicara hadis-hadis tentang rojak, itulah hadis, itu adalah hadis-hadis untuk orang-orang yang berharap Ampunan dan kasih sayang Allah. Dan dia berusaha. Ya, berusaha dengan iman dan amal soleh. Nah, Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala eh, memberikan taufiknya kemudahan kepada kita untuk eh, membuktikan harapan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ada yang kalau Cuma sederhana ya salat sebetulnya. Orang pengin masuk surga, salah satu kuncinya salat. Orang pengin dikumpulkan dengan Rasulullah sallallahu salah satu kuncinya ya salat. Ada orang yang ingin dikumpulkan bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam di surga tapi enggak pernah salat. Nah, orang yang berharap ingin dikumpulkan dengan rasul shallallahu alaihi wasallam inna almarqumaa aman ahab seseorang itu akan dikumpulkan dengan yang dicintai dan kita sudah sadar bahwa namanya cinta itu mencintai perkara-perkara yang dicintai oleh orang yang dicintai melaksanakan perintah orang-orang yang dicintai meninggalkan larangan orang-orang yang dicintai di antaranya salat maka orang yang berharap bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dikumpulkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah satu caranya adalah menjaga sholat menjaga sholat di antaranya adalah seorang sahabat yang datang pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan, ya Rasulullah, ketika ditanya kamu mau apa, ya, setelah berkhidmah pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam membantu melancarkan eh, amaliyahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membawakan air wuduknya, maka kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam minta, kamu minta apa padaku? Kata orang tersebut, Ini as'aluka murafaqataka fil jannah. Saya minta padamu untuk bisa jadi tetanggamu di surga. Setelah ditanya, Awa Ada yang lain? Tidak. Tidak, saya itu saja. Ini orang cerdas. Maka kata Rasul SAW, Faa'inni ala nafsika bikathratih as-sujud. Bantulah aku untuk mewujudkan cita-citamu dengan cara memperbanyak sujud. Ini yani memperbanyak apa? Salat. Jadi ada usaha. Di antaranya adalah salat. Jadi ingin jadi tetangga Rasul, Sallallahu alaihi Wasallam banyak salat. Salah satu usahanya seperti itu. Apalagi yang wajib. Karena sebagian manusia itu terkadang Memperbanyak solat sunnah, akan tetapi dia melupakan yang yang wajib. Ini maghrur namanya. Man shaghalahu, man shaghlatun nawafil anil alfaridh, fahuwa maghrur orang yang sibuk mengerjakan yang sunnah, yang sifatnya sunnah, sunnah yang apabila Dikerjakan dapat pahala yang ditinggalkan tidak berdosa Dia sibuk dengan mengerjakan yang sunnah Tapi tidak Mempedulikan yang wajib Fahuwa magrur Ini orang tertipu ini ya, Tertipu Dia merasa bahwasanya dia dapat keuntungan banyak Dengan amalannya Tertipu oleh siapa? Tertipu oleh syaitan Ini salah satu Jalan syaitan untuk menyesatkan manusia itu adalah bagaimana manusia itu lebih senang dengan yang sifatnya sunnah sehingga melalaikan yang sifatnya apa wajib nggak usah panjang lebar nih pokoknya begitu ya nanti nggak selesai selesai ini kalau bicara seperti itu jadi usaha kita ada usaha nah aneh kalau ada orang ingin dekat dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam rojaknya harapannya dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tapi ternyata dia tidak mau salat wajib getolnya cuma salat sunnah padahal salah satu cara dikumpulkan untuk atau dikumpulkan dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah salat wajib untuk dikumpulkan harus masuk surga dulu Allah Subhanahu wa taala dalam satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menerangkan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bagi hambanya nya salat 5 waktu. Man hafizaha barang siapa yang atau man hafizahunna barang siapa yang menjaga salat lima waktu maka kanat lahu nurun, u kanat lahu nurun wa burhanun wa najatun minan nar. Ke orang yang menjaga sholat lima waktu, dia dapat cahaya, dapat burhan, dapat najah, dapat keselamatan pada hari kiamat. Ini orang-orang yang menjaga sholat lima waktu. Untuk masuk surga kumpul dengan Rasul, alaihi wasallam harus masuk surga dulu. Itu sholat lima waktu. Ada orang-orang yang ingin kumpul dengan Nabi, Sallallahu alaihi wasallam ngaku kita ini cinta Nabi, tapi ternyata suruh Salat lima waktu tidak mau, wohnya hanya berangan-angan kosong. Akhirnya apa yang terjadi? Dia dikumpul dikumpulkannya bukan dengan Rasul Sallallahu alaihi wasallam. Waman lam yahfadha atau waman lam yahfadhunna faley salah nurun wa burhanun wa najatun menar. Maka orang-orang yang tidak menjaga sholat lima waktu, tidak dapat cahaya, tidak dapat burhan, alasan yang kuat, hujah yang kuat, ya, pembelaan yang kuat, dan tidak dapat keselamatan pada hari kiamat. Apa hasilnya? Wahusyirama'afir'aun wahaman wah karun wa'ubaymin khalaf Justru dia nanti dikumpulkannya bersama dengan siapa? Firaun, Haman, Qarun sama Ubay bin Khalaf. Ngeri. Ngakunya cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam, angan-angannya dikumpulkan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam tanda petik harapannya. Tapi dia enggak mau menjalankan ibadah yang inti yaitu salat diantaranya. antaranya. Di antara ibadah yang inti, ibadah tauhid, ibadah syahadatain salat. Tapi makanya apa namanya? Akhirnya dia bukan di, bukannya dikumpulkan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, malah dikumpulkan dengan siapa? Firaun. Kata para ulama ini orang-orang yang melalaikan salat karena kekuasaannya. Ya. Melalaikan salat karena kekuasaannya, maka akan dikumpulkan bersama dengan Firaun. Ya kan orang sekarang orang Jawa Timur bilang Belaik Celaka sekali Belaik itu celaka ya Harapannya dengan Rasul Sallallahu alaihi wasallam Begitu dibangkitkan ternyata depannya siapa? Ada fir'aun Ada haman, ada korun Na'udzubillah min dalik Orang-orang yang Tersibukkan dengan Kekuasaannya Sehingga dia meninggalkan sholat Maka hasilnya dikumpulkan dengan Fir'aun Orang yang sibuk dengan jabatannya Meskipun bukan penguasa yang penuh Maka Haman kumpulnya ya, Tipenya tipe Haman Orang yang tersibukkan dari sholat dengan hartanya Dia akan dikumpulkan dengan Korun Orang yang sibuk dengan perdagangannya Dengan pembukuan perdagangannya Sehingga sibuk lupa sholat meninggalkan sholat maka dia akan dikumpulkan dengan Ube bin Khalaf. Ya. Assalamualaikum. Maka kalau kita bicara roja itu butuh bukti, bukan hanya sekedar harapan kosong, angan-angan kosong, butuh bukti. Bab roja adalah babnya orang-orang yang berharap kepada Allah dan membuktikan harapannya itu dengan apa? Usaha, doa. Bukan untuk orang-orang yang berangan-angan, kosong. Ini semua hadis yang berbicara tentang roja, camkan seperti itu. Jadi jangan hanya membesar-besarkan harapan saja. Ingat, di sana juga ada hadis-hadis ancaman. Babul khawf. Itu yang harus kita camkan. Hadis ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Kita hanya bisa berharap, bahwasanya kita ini mendapatkan kasih Allah Subhanahu wa taala tidak dilemparkan ke dalam neraka dengan cara berusaha dan terus berdoa. Wallahu taala alam. Hadis ke-419. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abu Hurairah. Mudah-mudahan Allah ridha kepadanya. Qal dia berkata Qala Rasulullah Sallallahu alaihi Wasallam Telah bersabda Rasulullah Sallallahu alaihi Wasallam, sallam Kemudian salawat dan salam Tercurah kepada beliau Lama khalaqallahul khalqa tatkala Allah subhanahu wa ta'ala Telah menciptakan seluruh makhluk Kataba fi kitabin Maka Allah subhanahu wa ta'ala pun menulis Di dalam sebuah kitab Catatan Fahuwa indahu faukal arash Catatan itu berada di sisinya Di atas arash Hadis ini menunjukkan bahwasannya Allah adalah Pencipta seluruh makhluk Dan bahwasannya Allah itu berada di atas Arash Certo Welo Welo Kahwuduhi syamas fi doin nahar, fi robiin nahar. Seperti jelasnya matahari di siang hari bolong. Bahasannya Allah di atas aras. Tanpa kita harus menyamakan bahawa Allah di atas aras itu berarti nanti seperti makhluklah. Kita yakini Allah di atas aras. وَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرَشِ Catatan itu di sisi Allah di atas arash. Apa catatan itu isinya? Inna رَحْمَةِي تَغْلِبُ غَدَبِي Sesungguhnya kasih sayangku mengalahkan kemurkaanku. Kasih sayangku mengalahkan kemurkaanku. وَفِيْ رِوَيَةٍ غَلَابَتْ ghadabi Mengalahkan kemurkaanku وَفِيْ رِوَيَةٍ سَبَقَتْ ghadabi Mendahului kemurkaanku Muttafaqun alaih Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Muslim Al-Imam Muslim Rahimahumullah Ini juga hadis tentang roja yang kita sangat berharap sebesar apapun dosa seorang hamba. Apabila kita ini tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala ini, Allah akan membawa pengampunan sebesar itu pula. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, لو ataitani bi kurabil ardi khataya thumma laqitani lam tushrik bi syai'an ataituka biqura bi kurabil biqurabiha maghfiratan saandainya engkau mendatang kepadaku dan engkau tidak atau la'atani la'atani biqurabil ardi khataaya lam thumma lam yushrik bi syai'a ataituhu biqurabiha maghfiratan oh, maka maka qala sallallahu wasallam dalam hadis qudsi dikatakan seandainya seorang hamba Bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Seandainya ababila ambaku ada yang datang kepadaku Meninggal Menemui ku Dengan membawa dosa sepenuh bumi Dosa sepenuh bumi Kemudian dia dalam kondisi tidak menyekutukan aku dengan apapun Tidak mensyirikan Allah Maka niscaya aku akan membawa ampunan sebesar itu pula. Ini menunjukkan hadis roja. Hadis yang memberikan harapan yang kuat kepada seorang hamba. Dan Ini menunjukkan fatilah tauhid. Keutamaan tauhid. Tidak menyekutukan Allah Ta'ala. Jadi mudah bagi Allah apabila seorang hamba Melakukan kesalahan untuk mengampuninya sebesar apapun kesalahan itu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyediakan kesempatan-kesempatan untuk diampunkannya dosa seseorang. Setelah berwudu ada ampunan dosa. Ketika dia melangkah ke masjid untuk melakukan sholat, ada ampunan dosa. Di dalam sholatnya ada ampunan dosa. Istighfarnya setelah sholat, tasbihnya setelah sholat, tahmidnya setelah sholat, takbirnya setelah sholat adalah ampunan dosa. Antara sholat satu dengan sholat lainnya ada ampunan dosa. Menunggu sholatnya juga ada ampunan dosa. Masya Allah. Makanya kata Rasulullah SAW, La yahligu alallahi ila haliq. Tidak akan ada yang binasa di hadapan Allah kecuali orang yang benar-benar sudah kebangatan. Allah sediakan pengampunan dosa yang luar biasa. Inna Allaha yabsutu yadahu bil-lail liyatuba nahar. Sesungguhnya Allah membentangkan tangannya di malam hari. Untuk menerima taubatnya orang-orang yang berbuat dosa di siang hari, wajib sutuya dahubin nahar dan Allah membentangkan tangannya di siang hari, liyatuba musi alaih. Untuk memberi taubat kepada orang-orang yang berbuat dosa di malam hari. Ingat ya katanya liyatuba kata-kata ini untuk memberi taubat. Jadi taubat ya, bukan hanya sekedar apa? istighfar. Bukan hanya sekedar ucapan lisan, astagfirullah wa atuubu ilaih. tapi taubat. Karena ada orang-orang yang beristighfar tapi tekadnya ngulangi. Adala tanfa'u al-istighfar. La yanfa'u al-istighfar. Orang yang beristighfar tapi bertekad mengulangi, Tidak manfaat istighfarnya. Itu namanya istighfarul keddabin. InsyaAllah akan kita bahas. Istighfarnya orang-orang pendusta. Mulutnya bicara, hatinya menggelora. Mulutnya berkata tidak, hatinya bertekad untuk bertindak. Mulutnya berkata tidak tapi hatinya bertekad untuk bertindak mengkomaningnya sedikit diistigfarin di sit ya. sekarang diistigfari dulu itu nanti lagi itu namanya istigfar cuma segede apa lisan bukan itu yang yang yang dimaksud liatuba taubat betul betul taubat nah jadi banyak sekali kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dari Jumat ke Jumat, dari salat ke salat, dari Ramadan ke Ramadan, dari satu umrah kepada umrah yang yang lainnya, kemudian juga haji. Mudah-mudahan Allah memudahkan semua ibadah-ibadah itu untuk kita semuanya. Allahumma amin. Nah, jadi begitu. Ini hadis menyebutkan bahwasanya rahmat Allah betul-betul lebih cepat daripada murganya. Lalu kita lihat hadis tentang taubat, kisah 99 orang yang apa namanya, membunuh. ah kok 99 orang. Kisah seorang yang membunuh, 99 orang yang terkadang sudah kita ucapkan sampai 99 kali bercerita. Dari tadi salah lagi kan? Kebalik-balik. Radio Muslim, kan radio Insani. Kisah seorang pembunuh 99, katanya kita 99 orang yang membunuh terbalik. Lebih parah lagi dulu saya pernah terbalik. Maka Nabi Musa, maka Firaun melemparkan tongkatnya. Firaun melemparkan tongkatnya, memukulkan tongkatnya. Kadang terbalik. Falaqul Fa hal, nastafrullahatu bilai. Fakisah seorang yang membunuh 99 orang. Kalau dipikir ngeri banget kita ya. ini. Datang kepada Anda seorang pembunuh kelas kakap, bukan hanya membunuh, bahkan memutilasi dan memakan sebagian daging korbannya. Datang kepada Anda. Gimana ini? Saya masih bisa taubat dengan matanya julalatan gitu kan? Wah, ini ngeri banget ini kan. Oh, Udah-udah sana-sana pergi, gak ada taubat gitu kan. Anda jadi korban ke seratus. Ya. Makanya, kisah pembunuh 99 orang tadi, kalau secara zahir, itu sampai seorang ahli ibadah saja mengatakan gak ada taubat bagi kamu. Akan tetapi, mudah bagi Allah. Untuk menerima taubatnya. Hanya menggeser bumi satu jengkal saja. Seret. Dikisahkan setelah itu pergi ke seorang yang alim Ditanyakan Saya telah membunuh seratus orang Setelah dari seorang ahli ibadah tadi Mengatakan tidak ada taubat Ahli ibadahnya jadi korban yang ke seratus Kamu bisa diterima taubatnya Dengan syarat kamu tinggalkan desa ini Menuju desa yang orang-orang di sana soleh Maka berangkat Di tengah jalan mati Diukur tau akhirnya Setelah ada dua malaikat Malaikatul azab dan malaikat rahmah Malaikat yang menulis azab Dan satu malaikat yang menulis ampunan dari Allah ber Apa namanya Berebut untuk menulis Sehingga diturunkan oleh Allah Malaikat yang ketiga untuk menengahi mereka Apa kata malaikat Sekarang tinggal diukur Mana jaraknya yang lebih dekat Lebih dekat ke kampung asal Yang buruk Ataukah lebih dekat ke kampung Tujuan yang baik. Akhirnya diukur. Ternyata Allah sempitkan, pendekkan. Ini rahmat Allah. Masya Allah. Allah sempitkan dan pendekkan jarak antara sang mayit. Di tengah-tengah jarak tadi. Ke arah kampung tujuan satu jengkal. Satu jengkal yang menyelamatkan. Kalau bukan kehendak Allah tidak bisa ini. Ini membuktikan bahwasannya rahmat Allah mendahului kemurkaannya. Demikian juga hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam manshaida Allah ilaha illallah, ana Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa ana insa abdullahi wa rasuluh, wa ruhun minhu alqah ila Maryam, uh, waljannah hakun, walnara hakun, adkhalahullahuljannah taala makana min alamal. Allah masukkan orang yang bersaksi lima hal tadi. Tak ada ilahai Allah Muhammad Rasulullah An Naisah Abdullah Warasulu Al Jannah Hakun Wanaruh Hakun Allah akan masukkan orang itu ke dalam surga ala makana min amal bagaimanapun kondisi amalannya Ini Masya Allah menunjukkan bahasanya rahmat Allah itu sangat besar dan seorang tidak akan masuk ke dalam surga kecuali dengan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala maka sudah, sudah selayaknya lah Kita berharap untuk mendapatkan kasih, sarang, kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala Hadis ke 421 Kita lompati dulu 420 <coughs> Karena di sana ada sedikit pembahasan tentang Sesuatu yang kaitannya dengan uh, Sifat Allah subhanahu wa ta'ala <coughs> Wa anhu Ya ini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi hadis 419 dari Abu Hurairah. Di 420 wa anhu. Nanti juga dari Abu Hurairah. Dan di bawahnya 421 juga wa anhu dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Masyaallah. Anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fima yahki an rabbih tabaraka wa ta'ala. Ee, dalam hadis atau riwayat yang dia riwayatkan dari Allah subhanahu wa ta'ala berarti hadis ini adalah apa? Hadis kudsi hadith ini adalah hadith kudsi yaitu hadis yang lafad dan maknanya dari Allah subhanahu wa ta'ala, ala khilaf al-ulama, yaitu ulama ada khilaf apakah lafadnya dari Allah ataukah dari Rasul s.a.w. Ladita roja ini, Allahu taala alam yang saya ikuti dari pendapat ulama adalah yang mengatakan hadis khusyuk itu lafadz dan maknanya dari Allah subhanahu wa taala. Qal berfirman Allah taala, "Azna abdun zamba <coughs> seorang hamba telah berbuat dosa." Seorang hamba telah berbuat sebuah dosa. <coughs> Fakal. Maka kemudian hamba tersebut berkata, Allah makfir li dhambi. Ya Allah ampuni dosaku. Fakalallahu tabaraka wa ta'ala aznaba abdi dhamban. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hambaku berbuat dosa kepadaku. Atau hambaku telah melakukan sebuah dosa. Faalimahana lahuraban yang firudzamba dan dia sadar sesadar sadarnya di sana ada Rob dia memiliki Rob yang bisa mengampuni dosanya wayakhudubi zambi dan bisa menyiksa dia dengan, sega, dengan sebab dosanya sumah ada faadznap kemudian hamba tadi kembali mengulangi dosanya atau berbuat dosa lagi faqala ay rabbighfirli dzanbi hamba tadi kembali mengatakan rabbighfirli dzanbi Allah ampuni dosaku maka Allah pun kembali mengulang firman-Nya aznaba abdi dzamban hambaku telah berbuat dosa fa alima anna lahu rabban yaghfirudz dzamba dia sadar sesadar-sadarnya dia memiliki Rabb yang akan bisa mengampuni dosanya dan juga bisa menyiksa dia dengan sebab dosanya berarti diampuni. Tsumma ada fa'adznab. Kemudian kembali lagi hamba itu berlaku dosa. Faqala ay rabbighfirli dzambi. Ya Allah ampunilah dosaku. Faqala tabaraka ta'ala 'adzaba 'abdi dzamban fa'alima anna lahu rabban yaghfirudz wa ya'khudzudz Dia tahu hambaku tahu bahwasanya dia memiliki Rabb yang bisa mengampuni dosa dan menyiksa dia dengan sebab dosanya. Fakat ghafartu li 'abdi falyaf'al masyaa. Aku sudah ampuni dosa hambaku Kerjakan apa yang dia hendak Kerjakan Yani dia bisa berdosa Selama dia itu Bertawbat Maka Allah akan ampuni dosanya. Hadis ini kembali adalah Sebagaimana hadis-hadis roja Hadis-hadis apa? Roja Ketika kita bicara hadis roja Kita harus juga memikirkan Hadis apa? khauf wa ancaman jadi kita tidak bisa ber apa namanya apa menyepelekan dosa jadi hadis ini tidak mengajari kita untuk menyepelekan dosa tapi hadis ini menggambarkan bahwasanya Allah apabila hamba bertaubat Allah akan mengampuninya taubat loh bukan sekedar istighfar makanya dikatakan oleh al-imam al-Nawawi. Wa qawluhu ta'ala. Dan firman Allah ta'ala. Fal-yaf'al masya'ah. Hendaklah dia kerjakan atau silahkan dia kerjakan apa kehendak dia. Apa kata al-imam al-Nawawi. Ay madama yaf'aluha kada yudnibu wa yatubu. Akfirlahu. Selama dia mengerjakan seperti itu. Berdosa, bertaubat Berdosa, bertaubat, Aku akan ampunkan dia. Fa inna tahdimu ma karena taubat itu akan menghapuskan dosa-dosa sebelum sebelum taubat. Jadi taubat, di sini kata-kata Allahumma gfirli dzambi itu bukan hanya qaulul lisan. Bukan hanya segadar astaghfirullah. Tapi hatinya masih apa? Tekad ngulangi. Seorang melihat membuka di zaman yang serba keterbukaan baik di dunia nyata ataupun maya di nyata terbuka di maya pun terbuka meskipun dilakukan di tempat yang tertutup seorang mungkin membuka situs-situs di dunia maya tanpa ada orang mengetahuinya begitu adhan berkumbandang astagfirullah, nanti lagilah tak sholat dulu ini berarti istighfarnya cuma apa? di Lisan ini seperti yang dikatakan oleh para, um para ulama hadza istighfarul kadzabin. Ini istighfarnya para pendusta. Jadi dia mengucapkan dengan lisannya tapi hatinya bertekad untuk mengulanginya. Ah puasa pacarannya tak berhenti dulu. Afwan ya ukhti. Ramadan dulu nanti setelah lebaran ya. Nggak ada kata-kata nanti setelah lebaran. Tapi dalam hatinya apa? Ya, akhirnya Ramadan. Ittaqillah. Masya Allah. Ya kan? Begitu malam lebaran. Masya Allah. Taqabbalallahu minni wa minki. Wah, Masya Allah. Domirnya sudah main lagi itu kan? Mulailah setan bergelayutan lagi. Jadi, masalah hati. Bukan hanya lisan. Makanya ada dua sisi di sini dalam hadis ini. Satu sisi ini betul-betul memberikan harapan bagi orang-orang yang dipermainkan oleh setan. Permainannya apa? Setan itu kadang membisik-bisiki kita, membuat kita putus asa. Penampilan kita, masya Allah, sebagian sudah berjenggot, sholatnya bagus, jamaah ngaji. Tapi kalau sendirian, masih ngerjakan apa? Dosa. Kata setan munafekente munafik ente katanya, kamu tuahirnya aja jenggotan tuahirnya aja, dah lemahnya kacau ente munafik katanya, kan takut kita dikatakan munafik, sehingga dia mengatakan, ya sudah daripada saya munafik, mendingan terang-terangan saja. Ketika ditegur oleh temannya, kamu kok sekarang, loh saya enggak mau munafik ya, ahi katanya. Ini sudah terjebak oleh syaitan. Yang tadinya dia mengerjakan dosa secara sembunyi. Dan itu besar dosanya. Tapi dia kemudian terang-terangan berbuat dosa. Dan ini lebih besar lagi. Kullu umati mu'afa. Seluruh umatku diampunkan oleh Allah. Ada kemungkinan dapat pengampunan oleh Allah. Dari Allah. Illal muha illal mujahirin. Bukan muhajirin. Mujahirin, zimnya dulu. Illal mujahirin, kecuali orang yang suka menampakkan apa? Dosa, pamer dosa. Merjakan malam hari. Ya akhirnya, saya enggak mau munafik ya. Tadi malam saya gini, wah, mau munafik, tapi mujahirin. Ya. Jadi buka, kembali. Dari yang dosanya tadinya sembunyi-sembunyi, dipermainkan oleh syaitan, akhirnya menjadi apa? Terang-terangan. Orang-orang nah, yang semacam ini. nih, Yang suka dibisiki munafik inti. Munafik inti. Taubat. Jangan sampai menampakkan dosa. Taubat. Ini ada di sini. Solusinya adalah apa? Taubat. Taubat itu ya. Menyesal. Meninggalkan. Atau ulangi. Meninggalkan. Menyesal. Yang ketiga apa? Bertekad untuk tidak mengulangi. Kata-kata bertekad. Bukan tidak mengulangi sama sekali. Tidak. Tapi bertekad untuk tidak mengulangi. Kenapa? Karena pengulangan itu mungkin terjadi. Walaupun tadinya tanpa apa? Tanpa tekad. Tawbat yang diterima adalah yang meninggalkan, menyesal, dan bertekad tidak mengulangi. Pusat uh, kalau gitu gampang, gampang diucapkan, sulit dipraktekan. Ini kata-kata bertekad untuk tidak mengulangi. Makanya orang ini diampuni terus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena dia taubat, bertekad untuk tidak mengulangi. Eh, berjalan waktu, hawa nafsu mendorong dia untuk berdosa lagi. Akhirnya terjerumus ke dalam dosa lagi, entah dosa yang sama atau dosa yang yang lainnya. Kemudian dia bertobat, menyesal lagi, menangis dia. Kemudian meninggalkan dosa tersebut, bertekad untuk tidak mengulangi. Ini makna rabbighfirli dzambi. Arhamma inni rabbi ini adnabu dzamban fagfirli dzambi. Ini makna dari perkataan tersebut. Yaitu taubat yang sesungguhnya, bukan hanya sekedar perkataan apa? Lisan. Kalau hanya sekedar perkataan lisan, maka itu tidak bermanfaat. Ya. Tidak akan dapat ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hadis ini adalah hadis untuk orang-orang yang yatala'at bihi syaiton. Suka dimermainkan oleh syaiton. Dibisiki ente, munafikin, ente. Sudah tampangnya bagus kayak gitu, dalemannya bobrok. Akhirnya dia, imma putus asa dari rahmat Allah. Wa imma nekat Menampakkan dosanya dengan pertimbangan kalau sembunyikan saya munafik. Tapi kalau saya tampakkan tidak munafik. Ini orang yang diperbuat dipermainkan oleh saya. Itu bukan munafik. Mudah-mudahan Allah tidak memasukkan kita ke dalam munafik. Itu namanya dosa tersembunyi. Dosa besar. Akan tapi bukan munafik. Munafik itu adalah orang yang menampakkan keislaman dan menyimpan kekafiran. Benci dengan Islam Benci kalau Dengar tentang syariat-syariat Islam, ini bahaya Allah ta'ala Alam bih as mudah-mudahan Allah memberikan Ampunan kepada kita semuanya Ini sekilas tentang uh, hadis ke 421 Mudah-mudahan Allah mengampuni Dosa-dosa kita dan memudahkan kita Untuk menenggalkan uh, seluruh Dosa-dosa kita dan bertawabat dari seluruh dosa-dosa yang telah kita lakukan dan menjaga kita di umur, di sisa kehidupan kita. Allahumma, amin. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Wa salallahu ala nabiyyina Muhammad, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.